Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabih Wa mansar ala najihi wa aktafa Atarahu wasta'na bi sunnati Ila yamidin amma ba' Akhwata hebat ibu bapak, bapak dan ibu sekalian Sebelum saya melanjutkan sedikit paparan saya saya harapkan kepada ibu-ibu yang di atas Untuk bisa sedikit tenang Sehingga Dengan kita tenang kita akan bisa ambil faedah Sesedifadah dari apa yang disampaikan Dan kita beretika, beradab di majelis ilmu Bapak-Ibu -bapak sekalian Salah satu poin penting dalam pendidikan Adalah figur panutan Jadilah sebagai orang tua yang Menjadi panutan anak Menjadi teladan Dan kemudian Carikan Kondisikan pergaulan anak-anak kita Di antara tadi yang terlewatkan Walaupun terlewatkan Alhamdulillah imam kita tadi mengingatkan bahwa Salah satu poin yang ditekankan oleh Luqman Al Hakim kepada putranya. Dalam pendidikan yang beliau sampaikan adalah wattabi sabilaman anaba ilai. Wahaina ikutilah teladanilah sabilaman anaba ilai. Caranya, hidupnya, pergaulan, bergaullah dengan siapa? Dengan orang-orang yang suka Bertaubat kepada Allah Suka anaba Suka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Pergaulan itu penting Keteladanan penting Figur yang menjadi Teladan bagi anak kita itu penting Dan tentu Figur pertama yang harus Diteladani oleh anak kita adalah Ayah dan ibu Rasulullah SAW bersabda Mamin Mauludin ilah wajuladu alal fitrah. Tidaklah ada anak yang terlahir ke dunia ini kecuali dia itu terlahir dalam kondisi fitrah, suci, bersih. Tidak ada anak lahir dalam kondisi merokok, pak. Keluar dari rahim ibunya keluar sudah merokok, tidak ada. Anak lahir pertama langsung nipu, tidak ada pak ceritanya. Anak lahir dalam kondisi jujur, bersih, tidak punya niat jahat. Anak lahir Terlahir ke dunia sudah bohong Tidak ada ceritanya itu pak Mencuri tidak ada Keluar sudah membawa uangnya milik orang Dari mana nak dapatnya Tidak ada Terlahir betul-betul fitrah Lalu kenapa kemudian anak itu menjadi pencuri Anak itu menjadi pembohong Anak itu menjadi pembunuh Siapakah yang menjadikannya Orang tuanya Orang tuanya lah yang pertama kali menjadikan anak itu sebagai pembunuh, sebagai pencuri, sebagai pendusta. Karena itulah Nabi mengatakan, فَأَبَوَاهُ yuhawidanihi, أَوْ يُنَسِّرَنِهِ أَوْ يُمَجِسَنِهِ Kedua orang tuanya lah yang mengkondisikan, kemudian sehingga menjadikan anak itu Nasrani, Yahudi, ataupun Majusi. Kedua orang tuanya yang menjadikan mereka menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Kenapa? Karena bisa jadi orang tuanya Nasrani. Bisa jadi orang tuanya yang tidak menanamkan akidah, tidak menanamkan ideologi. Bisa jadi anak itu anak kita dibiarkan bergaul dengan orang Yahudi Nasrani sampai akhirnya terpengaruh dengan ideologi siapa? Yahudi dan Nasrani. Karena itu senioritas dalam pendidikan, figur dalam pendidikan itu terus ada. Dan orang pertama kali yang harus menjadi teladan dalam pendidikan anak kita adalah orang tuanya. Karena itu dalam pepatah Arab menyatakan, kulufatatin jabatun bi abiha. Setiap anak gadis, figur laki-laki yang menjadi kekaguman dia pertama kali adalah ayahnya. Kalau anak itu ditanya nak kamu nanti mau nikah seperti laki-laki seperti apa yang ingin menjadi suamimu? Figur percontohan pertama laki-laki paling ideal adalah ayahnya. Namun sayang di zaman kita banyak orang tua yang tidak bisa menjadi figur bagi anaknya. Sehingga anaknya mencari siapa? Mencari figur selain dari ayahnya, selain dari ibunya. Kenapa orang tuanya tidak bisa mendidik? Orang tuanya tidak bisa memberikan contoh kepada anaknya. Padahal keteladanan dalam pendidikan itu penting, itu hal yang sangat krusial. Karena anak kita terlahir seperti yang Allah gambarkan dalam Al Quran. Kuasanya Dialah Allah yang akhrajakum, membutuhni ummahatikum. Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita. La taklamun aisy'an tidak bisa apa apa, tidak tahu apa apa. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفِدَىٰ Namun demikian, walaupun kita terlahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Anak yang lahir itu hanya bisa melek matanya. Bisa mendengar telinganya. Tapi belum bisa berbuat apa-apa. Belum bisa berbicara, belum bisa bertindak apa-apa. Hanya bisa menyusu paling. Menggerakkan tangan pun tangannya itu bergerak bukan karena keinginan anak. Itu refleks. Bergerak sendiri. Belum atas dasar keinginan. Makanya gerakan tangan anak kita tidak terkontrol. Asal gerak. Karena memang gerak tangan itu bukan kehendak anak itu. Tapi itu terjadi secara refleks. Di luar kontrol anak kita. Matanya berkedip itu pun di luar kontrol anak kita. Sampai pun kita dewasa mata kita berkedip itu refleks menangis anak itu menangis juga bukan karena keinginan tapi itu adalah tuntutan ekspresi untuk mengutarakan sesuatu yang tidak nyaman anak itu belum bisa menahan tangisnya anak itu belum bisa mengontrol tangisnya betul-betul seperti yang Allah gambarkan tidak tahu apa-apa kamu itu namun demikian Allah bekali tiga pintu Allah pegali tiga modal utama untuk bisa hidup. Wa ja'alalakum sam'a wal absara afidah. Kalau kita renungkan dengan seksama, ayat ini agma memilih membawa isyarat-isyarat yang sangat istimewa, sangat indah dalam dunia pendidikan. Allah katakan, wa ja'alalakum sam'a. Allah berikan kalian itu pendengaran. Allah bekali setiap insan dengan apa? Pendengaran dengan asam as di sini menggunakan kata-kata mufrad wajah alalaku musamma Allah berikan pendengaran karena suara itu sama saja pak suaranya orang yang baik suaranya orang buruk itu sama saja yang berkata-kata baik atau buruk sama saja tidak nampak beda. Pendidikan yang disampaikan dengan suara saja itu pendidikan monoton, karenanya Allah gambarkan dengan apa? Wajah alalakumus sama. Penyampaian informasi, mentransfer pendidikan, mentransfer pengetahuan melalui media doktrin, ceramah, doktrin menyampaikan. Itu monoton pak Makanya Allah gambarkan dengan apa as mufrad satu Sehingga ini menjadi sebuah isyarat bagi kita Pendidikan yang hanya disampaikan Dalam bentuk doktrin diajarin nak Lakukan, jalankan ini, jangan itu, jangan itu Dalam bentuk ucapan Pengaruhnya tidak begitu besar Berbeda dengan pendidikan yang disampaikan Melalui visual Mata, penglihatan, pengamatan Karena Allah ungkapkan apa Dengan kata-kata jama' Wajah alalaku musam absar dengan kata-kata plural jamak. Padahal mata kita hanya dua, tidak ada yang punya mata tiga, pak. Kalau sampai ada punya mata tiga bahaya itu. Walaupun punya, kita sebenarnya punya banyak mata, ada mata kaki, pak. Tapi itu tidak berguna untuk melihat. Allah ungkapkan wajah alalaku musam absar. Padahal telinga kita dua. Sama dengan mata kita dua Namun kenapa Allah ungkapkan Pendengaran dengan kata-kata mufrad Tunggal As-sam'a Namun ketika Allah ungkapkan penglihatan Allah berikan sebuah isyarat Diungkapkan dengan kata-kata jamak Perulal lebih dari satu Wajalalakumul abus asam'a wal abusar Kalian punya banyak penglihatan ini sebagai sebuah isyarat bahawa pendidikan yang diberikan dalam bentuk visual Dibuktikan keteladanan itu lebih penting Lebih besar pengaruhnya dibanding pendidikan yang diberikan melalui apa? As-Sama Memang Kalau orientasi pendidikan kita adalah untuk menghafal data Maka paling cepat itu dengan telinga kalau orientasi pendidikan kita anak itu mendapatkan data sebanyak mungkin maka paling mudah mendengar cepat disampaikan namun kalau dipraktekkan lama prakteknya kita mau sholat, kita sampaikan dengan praktek, itu cepat ditiru, tapi lama waktunya Karena harus berwudu dulu mengenakan pakaian menghadap Qiblat, menunggu tiba waktunya sholat, bertele-tele. Kalau kita mau mencontohkan sholat duhur seperti apa, sholat maghrib seperti apa, dengan praktek, itu harus menunggu waktunya lama, Pak. Tapi secara teori gampang, sholat duhur itu gini, 3 rokaat, 4 rokaat, Qiblat membaca ini dan itu, cepat dalam seperempat jam selesai. Doktrin. Tapi apakah kemudian itu mudah dihafal, pertama, Kemudian kedua, apakah itu akan dijalankan? Belum tentu. Tapi kalau anak-anak, ayo jalan-jalan sama ayah. Terus, sebelum jalan-jalan, ini sudah adhan nak, sholat dulu ya sama ayah, nanti ke masjid. Gampang itu, Pak. Anaknya biasanya juga lebih mudah hafal caranya, lebih paham bagaimana caranya. Sholat. Karena itu Nabi Alaihi Wasallam dalam banyak hal. Ibadah-ibadah praktis oleh Nabi disampaikan dalam bentuk visual bukan dalam bentuk teori. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Khudhu anni manasikakum, teladanilah oleh kalian bagaimana caraku menjalankan manasik haji. Visualisasi pendidikan dalam bentuk kedua, dalam bentuk praktek, inilah yang kita gresan. Orang tua menanamkan agar kita itu jujur ternyata orang tuanya tidak jujur. Orang tuanya menanamkan agar anaknya itu menjadi anak yang santun tapi orang tuanya tidak melatih, tidak membiasakan, tidak mencontohkan bagaimanakah sopan santun dalam pergaulan. Orang tuanya mengajarkan kepada anaknya nak hafal Quran nak, ayo hafalkan Al-Qur'an. Ngaji orang tuanya tidak mau menghafalkan Quran. Orang tuanya tidak membaca Al-Qur'an, dari mana anaknya akan membaca Al-Qur'an? Inilah pendidikan. Pendidikan dalam ayat ina Allah gambarkan. Wa ja sama besar. Sebagai isyarat. Bahawa visualisasi dalam pendidikan itu penting. Karena pendidikan bukan teori yang disampaikan. Tapi lebih pada aplikasi. Pendidikan Islam itu aplikatif. Pendidikan yang harus dipraktekkan. Karena orang yang teoritis. Tahu teorinya tapi tidak mengamalkan Allah ancam dalam firmannya Ya'iuladzina amanu lima takuluna ma la tafa'alun Wahai orang yang beriman Kenapa kalian berkata-kata Sesuatu yang tidak kalian lakukan sendiri Kaburamaktan indallahi antaquluna ma la tafa'alun Allah sangat benci <tuh nickname> Kemurkaan Allah sangat besar Kepada orang yang berkata-kata Mengutarakan sesuatu Namun dia tidak mengamalkannya Allah benci kepada pola pendidikan yang semacam ini. Pendidikan yang hanya diungkapkan dalam bentuk teori, diungkapkan dalam bentuk doktrin namun tidak diamalkan. Karena itu, visualisasi pendidikan ini sangat penting. Dengan apa? Dengan kita memberikan uswah. Karena itu simak bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang pendidikan Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang namanya uswah keteladanan itu bukan dengan ucapan. Tapi dengan apa? Dengan praktek. Sungguh pada diri Rasulullah SAW telah terdapat uswah keteladanan yang sangat indah bagi kalian. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena mulailah pendidikan dengan memberikan uswah dari diri kita sendiri. Allah katakan, وَجَعْلَ لَكُمْ سَمْعَى walafidah. Hati kita itu satu pak. Jantung. Fuad itu adalah jantung. Jantung kita itu satu. Tapi Allah gambarkan. Wal af idah. Artinya pendidikan itu harus. Melalui proses merenung. Jadikan anak kita itu menghayati. Menganalisa. Memikirkan. Mengaitkan. Itulah pendidikan. Dan itu semakna. Sesuai dengan praktek pendidikan. Yang dicontohkan Luqman. Ketika. Luqman menyampaikan pendidikan Dalam bentuk disampaikan alasan Alasan yang logis Masuk di nalar, masuk di akal Dijelaskan alasannya, hikmahnya Semuanya itu logis Karena Karanya Visualisasi pendidikan yang logis Itu akan berhasil Akan menghasilkan generasi yang robani Yang betul-betul menjalankan Bukan ke generasi yang hanya bisa bertutur kata, tapi tidak bisa menjalankan. Pandai berretorika. Pandainya seseorang berretorika, bercerita, berbicara, namun tidak banyak berbuat. Mal besar ketika harus bersikap. Ini adalah cermin dari kegagalan pendidikan yang paling besar. Rasulullah SAW telah mengatakan, ma'dolla qawmun ba'dal hudak, Ilah Uthul Jadal. Tidaklah ada orang yang tersesat setelah dia mengetahui kebenaran, kecuali Allah berikan dia kemahiran dalam berjadal, dalam berdebat, berdiskusi. Dia pandai berbicara. Karena itu Allah mensifati orang-orang munafikin. Wa iyaqulu tasma'likaulim kaaanahum khusyubumusnadah. Kalau engkau mendengar orang munafikin berbicara. Kalau engkau mendengar orang munafikin Bercerita, berkhotbah, ber, Berorientasi Berorasi Apa yang terjadi? Tasma' liqaulihim Engkau akan kagum Sehingga engkau itu akan terheran-heran Mendengarkan, terbelalak Mendengar mereka itu berbicara Pembicaranya enak, bagus Tasma' liqaulihim Engkau akan tidak kuasa untuk tidak mendengarnya kayaknya pembicaraan itu sistematis terstruktur ilmiah logis tapi itu hanya ucapan semata karena itulah Allah lanjutkan dengan firman-nya apa? Allah gambarkan orang munafikin itu walaupun pandai berbicara tapi mereka itu bagaikan kayu yang bersandar kalau sebatang kayu yang sudah bersandar itu batang kayu yang sudah tidak hidup Pak tidak ada batang yang hidup kemudian bersandar. Pasti akan tegak. Kayu yang bersandar itu berarti kayu yang tidak berguna. Karena kalau berguna dia akan dipasang menjadi pintu, menjadi kursi. Dia tidak akan bersandar. Kayu. Orang munafikin Allah ilustrasikan bagikan kayu yang disandarkan. Sebagai ungkapan dia tidak bisa berkembang. Tidak bisa tumbuh kembang. Tidak bisa menghasilkan buah. Karena sudah bersandar mati kayunya Dan juga tidak berguna Karena kalau berguna tidak akan disandarkan Tapi apa? Dipasang menjadi sebuah pintu Menjadi sebuah kursi dan tidak akan bersandar Ini gambaran pendidikan orang-orang munafik Pendidikan di zaman sekarang adalah seperti ini Pendidikan yang hanya mendidik Melahirkan generasi-generasi yang pandai berorasi Pandai berbicara tapi tidak pandai berkorban Tidak siap berbuat Menjadi orang yang pengecut Menjadi orang yang penakut Menjadi orang yang munafik Pandai berbicara tapi tidak banyak berbuat Islam Masyarakat tidak butuh kepada orang yang hanya pandai berbicara Tapi Islam Masyarakat lebih butuh kepada orang yang banyak berbuat Banyak bertindak Banyak berkorban Itulah yang kita nantikan kita tidak menanti generasi yang pandai berorasi, pandai berbicara. Regenerasi yang kita nanti adalah generasi yang sedikit berbicara namun banyak berbuat. Sedikit berkomentar namun banyak berkorban. Inilah yang harus kita didik. Makanya pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang disampaikan dalam bentuk visual. Bukan hanya menggunakan alat peraga. Pendidikan bukan bukan itu yang saya maksud dari visualisasi pendidikan. Tapi visualis pendidikan yang saya maksud dan Itulah yang diajarkan dalam Islam Adalah yang diwujudkan dalam bentuk uswah Keteladanan Praktek nyata Dan kemudian Yang tadi Allah syaratkan juga dalam ayat ini Pendidikan yang bersifat ma'u'idah Mengasah logika anak Menjadikan anak itu mau berfikir Mengetahui alasan Karena itulah Allah ungkapkan dengan apa wal afidah. Padahal hatinya cuma satu Jantungnya cuma satu Namun Allah ungkapkan Dia memiliki banyak fuad Banyak nalar Yang itu menggambarkan bahawa memang Islam mengajarkan Islam menginginkan agar anak-anak kita menjadi Anak-anak yang analisis Pandai menganalisa Sehingga dengan isyarat yang sedikit saja Dia segera faham Ada indikasi sedikit saja Dia sudah bisa tanggap Inilah orang-orang. Karena dalam banyak ayat Al Quranul Karim banyak seruan-seruan bagi kita untuk tadabur, untuk tafakur, apalayakilun, apalayatadarbarun. Ini semuanya adalah seruan seorang kepada kita agar kita membangun generasi yang pandai menganalisa, pandai memikirkan, pandai merenungkan sehingga segera tanggap tidak harus dengan ucapan. Inilah iman Pendidikan Islam adalah pendidikan yang indah Akan menghasilkan generasi yang produktif Bukan menjadi generasi yang teoritis Generasi yang banyak berbuat bukan banyak berbicara Namun sayang pendidikan kita saat ini Pendidikan yang akan menghasilkan generasi-generasi yang pandai mengkritik Pandai berbicara namun Tidak siap berkorban, tidak siap bertindak, tidak siap berbuat Karena itulah Rubahlah pola pendidikan kita Visualisasikan pendidikan Kepada anak kita dengan apa? Dengan memberikan uswah Bukan dengan alat peraga Visualisasi pendidikan zaman sekarang dengan alat peraga Bukan itu yang diinginkan oleh Islam Karena visualisasi dengan alat peraga Itu menjadikan anak kita bodoh Karena tidak segera paham Kecuali kalau melihat alat peraganya Oh seperti itu Hanya dengan alat peraga tidak bisa dia mengnalar, tidak bisa dia memvisualisasi dalam bentuk khayalan dia. Islam tidak seperti itu. Namun yang diinginkan dalam Islam adalah visualisasi dalam bentuk konkret, tindakan nyata dan inilah yang dibutuhkan. Saya akan berikan satu contoh. Suatu hari ketika kabilah Mudar datang ke Madinah dalam kondisi badannya kurus kering, bajunya compang-camping, Karena memang di kabilah mundur sedang terjadi pacaklik. Maka Nabi SAW segera naik ke mimbar. Berkhutbah. Memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Membantu kabilah mundur yang baru masuk Islam. Sedangkan mereka dalam kondisi yang sangat mengenaskan kondisinya. Namun demikian walaupun Nabi sudah memberikan motivasi Tidak segera ada sahabat yang bersedekah Kenapa? Karena para sahabat masih sakit hati dengan sikap mundur Yang selama ini telah mengobarkan peperangan dengan kaum muslimin Masih ada sisa-sisa itu Karena mundur baru saja masuk Islam Hingga para sahabat tidak segera bersedekah Karena memang masih berusaha mengkondisikan suasana hatinya Namun ternyata di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berusaha memotivasi salah seorang sahabat tidak banyak bicara. Dia segera pulang membawa sekantong kurma diletakkan di bajunya, hubnatan min at-tamri. Dia tidak bisa dengan tangannya, hanya dengan bajunya. Dia tidak membawa keranjang. Bajunya diangkat semacam ini kemudian dibawa kurma dituangkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segera para sahabat berbondong-bondong pulang ke rumahnya dengan membawa apa yang mereka punya di rumahnya untuk disedekahkan kepada qabilah munthar. Selanjutnya Nabi mengatakan mansan fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi. Tuna'an yang maksud dalika min ujurin syai'. Barang siapa yang memberikan keteladanan, keteladanan yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala seluruh orang yang meneladani dia setelah dia tanpa terkurangi sedikitpun dari pahala mereka. Keteladanan inilah yang kita sekarang hilang Orang tua menganjurkan anaknya Nak sholat nak Tapi orang tuanya tidak sholat berjamaah Orang tuanya telat sholat Orang tuanya kadang Waktunya sholat juga masih Duduk di sofa sambil merokok Orang tuanya justru malah sibuk bekerja Dari mana anaknya akan sholat tepat lima waktu Orang tuanya mengajarkan nak Bersyukur Sabar Namun orang tuanya orang yang paling tidak sabar dalam rumah tangganya Dari anaknya akan bisa menjadi orang yang sabar Orang tuanya mengajarkan Anak yang gigih kalau bekerja Orang tuanya menjadi orang yang pemalas Mana mungkin anaknya akan menjadi anak yang gigih Kalau orang tuanya mencontohkan Seperti itu Ini yang bisa saya sampaikan Semoga apa yang disampaikan ini menjadi penggugah Dan ketahuilah lah bahwa Konsep-konsep pendidikan dalam Islam sangatlah luas, sangatlah banyak sekali kita dapatkan dalam Al-Quran dan dalam Hadis. Hanya saja sayang, praktisi-praktisi pendidikan kita, bahkan yang masih sudah punya komit untuk menerapkan pendidikan Islam, belum membuka matanya untuk mengkaji pola pendidikan Islam. Mereka hanya islamisasi teori-teori pendidikan yang ada di dunia barat. Apa yang masuk Islamisasi? Teori yang ada dimodifikasi sedemikian rupa Kemudian dinamakan dengan sekolah Islam Hanya itu yang ada Tapi seorang praktisi pendidikan yang betul-betul mengkaji Al-Quran Untuk kemudian mendapatkan isyarat-isyarat pendidikan Metode pendidikan, -pendidikan yang benar-benar bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Itu adalah sampai saat ini masih langka Karena itu, jangan heran kalau pendidikan-pendidikan di sekolah-sekolah Islam saat ini belum sepenuhnya menghasilkan generasi yang seperti diinginkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala Anu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian untuk mengantar materi kedua, lanjutkan pada materi yang pertama tadi, Dr. Tarifin. Sebelum kami mempersilahkan kepada para jemaah sekalian untuk mengajukan pertanyaan. Uh, kepada Ikhwan tentunya karena ini sebelum tadi Ustaz Tarif Badri menyampaikan materi di sisi kedua sudah ada pertanyaan dari Ahwat maka untuk kesempatan pertama kalau sebelum-sebelumnya Ikhwan belum ada silakan kita jawab dulu satu pertanyaan dari Ahwat yang sebelumnya Ikhwan memberikan pertanyaan so. dan memang prakteknya harus Ahwat didahulukan karena selama ini yang mendidik adalah ibu-ibu. Bapak-bapak itu biasanya tidak mau tahu tentang urusan anaknya. Karena tema ini, walaupun bapak hadir, seringkali ya hanya menjadi penonton nanti terakhir kalau sampai rumah. Ibunya yang mempraktekan. Saya seorang ibu, alhamdulillah masih mempunyai tiga anak. Tapi kadang saya kurang sabar dalam mendidik anak-anak saya. Apalagi pekerjaan rumah selalu menumpuk. Dan akhirnya saya marah-marah kalau lagi capek mohon sarannya Ustaz dalam mengatasi masalah saya ini Ya, saya ingin bertanya apakah kalau dengan marah masalahnya selesai tidak semakin parah pekerjaan tidak selesai kepala tambah pusing anaknya juga tidak tambah semakin baik makanya sempatkan suatu saat duduk termenung diam Ketika sedang kecewa, marah, capek, diam. Jangan bicara. Duduk di tempat. Apakah rasa capeknya hilang kalau saya marah, atau malah bertambah sakit hatinya? Duduklah. Sah. Daripada marah, duduklah. Dan ini adalah obat Nabi, metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengobati orang marah. Ketika kita marah, segera ucapkan ta'awud. Baca ta'awud. Alhamdulillahi mina Setelah membaca Duduklah kalau kita sedang berdiri Kalau sedang duduk Segera berbaring Dan akan lebih efektif lagi Kalau kita sudah merasakan marah perut Insya Allah marahnya itu hilang Sehingga kita bisa berpikir Jernih harus bagaimana kita bersikap Kemudian yang kedua Bicarakan baik-baik Dengan suami Karena pendidikan ini Bukan tanggung jawab Istri saja. Ini adalah tanggungjawab berdua. Faabawahu yuhawidanihi au yunasirani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu Yahudi Nasrani ataupun Majusi. Jadi ini adalah tanggungjawab orang tua. Dan bahkan suami ayah dalam ini adalah orang yang paling bertanggungjawab. Karena itu Allah berfirman, Kuanfusakum wahalik narak. Ayatnya disampaikan kepada kaum laki-laki, bukan kepada wanita. Wahai kaum laki-laki jagalah, lindungilah Keluarga kalian dari Siksa neraka Laki-laki itu Pendidik Yang memimpin di dalam rumah tangganya Dan itu sempatkan Untuk bicara dengan suami Ini masalahnya demikian-demikian Anak seperti ini, pekerjaan seperti ini Bagaimana solusinya Bagaimana solusinya Kalau semuanya saya yang harus mendidik anak Pekerjaan segini banyak Saya tidak kuat saya capek, sering capek. Kalau capek saya sering lepas kontrol. Bagaimana solusinya? Duduk bicarakan baik-baik dengan orang dengan suami. Kemudian yang ketiga. Sebetulnya dalam permasalahan rumah tangga ada masalah-masalah yang tidak perlu diselesaikan. Dan bahkan itu bukan masalah. Tapi kita yang menganggapnya sebagai masalah akhirnya bertumpuklah sekian banyak masalah. Masalah yang memang bermasalah Dan ada yang masalah yang kita permasalahkan Sebetulnya bukan masalah Karena itu Dalam ini hal ini Pendidikan kepada orang tua itu penting Orang tua harus memahami Apa yang harus dipermasalahkan Apa yang harus dibiarkan Seperti rumah berantakan karena mainan Ini bukan masalah tapi itulah dunia anak-anak. Memang dibelikan mainan kan untuk diberantakin Pak. Untuk dipretelin. Untuk dibongkar. Kalau tidak ingin berantakan jangan belikan mainan. Karena akan berserakan di rumah. Kemudian barang pecah, piring pecah. Namanya piring kaca Pak. Dibeli itu memang untuk dipecahkan. Kalau tidak ingin pecah, beli piring plastik. Kita sudah tahu ciri khasnya piring kaca itu pecah. Punya anak kecil kenapa? Pakai piring kaca. Selesaikan masalah dengan apa? Ganti piring semua di rumah. Gelasnya semua ganti. Masukkan semua piring kaca, gelas kaca. Sehingga walaupun jatuh, tidak ada yang pecah ayo nak banting yang kuat kalau bisa pecah hebat kamu dibanting sampai keluar keringat tidak pecah ada masalah yang memang harus di tidak perlu dimasalkan bisa diselesaikan dengan sendirinya anak-anak kecil misalnya makannya berantakan ya kalau tidak ingin berantakan disuapi tapi itu tidak mendidik ajarin nak cara makan demikian seperti yang dilakukan Nabi wakul wa wakul mimma Yali. tapi namanya pendidikan itu pasti diawali dengan kegagalan kalau ingin anak kita pandai makan, biarkan namun jangan dibiarkan terus diawasi, diarahkan nak caranya makan demikian diambil dari yang sebelahnya, dulu pakai sendok pegang sendoknya demikian ngambilnya kecil-kecil, jangan besar-besar kemudian kalau makan, jangan berbicara, mulutnya sedang penuh berbicara, akhirnya apa? muncrat keselak, kesedak, dan lain sebagainya ajari nah kalau minum jangan penapas kalau sudah seteguk turunkan penapas dulu memang harus dijelaskan kenapa diturunkan dulu? biar tidak tersedak biar tidak bernapas nanti upilnya masuk ke dalam minuman, diminum lagi dijelaskan satu persatu seperti itu dan akan gagal karena proses belajar. Jadi walaupun dia diajari berantakan, ya memang masih kecil bu. Tapi solusinya ada. Nak, ayo belajar dibersihkan mejanya, dilap. Bisa diajari. Memang melelahkan. Melelahkan memang proses pendidikan itu. Tapi kita harus bisa tahu mana masalah yang pantas dipermasalahkan, mana masalah yang memang harus diabaikan. Hanya faktor waktu. Itu yang menentukan nanti Ketika waktunya dia akan bisa makan dengan baik Namun banyak dari kita itu Hanya melihat endingnya Hasilnya Anaknya Pak Fulan itu loh pintar kalau makan gak berantakan Kita hanya tahu hasilnya Padahal sebelum dia bisa makan itu Oleh orang tuanya diajari Sama prosesnya Berantakan dulu Tapi dia sudah melalui prosesnya terlebih dahulu Dia sudah melampaui proses pembiasaan dan sekarang dia sudah menuai hasilnya Sedangkan kita, kita baru mulai sekarang Kemudian diantara masalah yang tidak perlu dipermasalahkan Ketika anak kecil Kadang kalah Bermain air Sehingga lantainya licin Kemana-mana Itulah dunia anak Anak itu suka bermain air Kalau tidak ingin bercecaran air Jangan punya anak tidak ada di dunia ini anak yang tidak suka air. Ada air di piring dipukul-pukul ditepuk-tepuk berantakan ke mana-mana. Iya. Itulah anak-anak. Karenanya, berikan ruang anak untuk bermain nak. Sana masuk di kamar mandi ini alat mainnya. Kalau sudah bermain nak, jangan bawa airnya ke dalam, main di situ saja boleh. Bermain air tapi di mana? Di halaman. Sediakan bermain air di halaman sehingga tidak bermain di dalam rumah tapi kalau di luar tidak boleh di dalam tidak boleh anak akan melanggar, melihat air asik ditumpahkan ngalir, dipukul-pukul nyiprat kesana kemari senang itu bukan dipermasalahkan pak namun diarahkan jangan dikat jadi kita harus tahu, mana masalah yang memang pantas dipermasalahkan, mana yang harus diarahkan anak perempuan melihat bedak ibunya Dibuat pupuan wajahnya belepotan kemana-mana Bedaknya habis Dimarahi dipukuli Jangan Itu karakter wanita suka dandan Bersolek Melihat ibunya tiap hari bersolek Anaknya pasti ingin Biarkan ajarin nak caranya mengenakan bedak itu seperti ini loh Sekali dua kali insya Allah besok tidak akan belepotan Tapi itu harus proses memang Sehingga kita harus bisa memetakan mana yang pantas dipermasakan, mana yang tidak. Kemudian, diantara hal yang perlu juga kita perhatikan agar kita ini, pendidikan kita terarah. Alangkah baiknya, orang tua itu membeli buku tentang pendidikan anak, belajar. Bagaimana harus mendidik anak, termasuk acara-acara semacam ini, diskusikan. Jangan hanya belajar, apa yang harus saya ajarkan, namun... Belajarlah bagaimana saya mengajarkan Banyak orang tua tahu Bahawasannya harus mengajari anak sholat Tapi tidak belajar Bagaimana caranya mengajari anak sholat Karena itu Belajarlah bagaimana mengajari Banyak dari kita hanya belajar Apa yang harus saya ajarkan Tapi kita belum pernah belajar Bagaimana caranya saya mengajarkan Karena ketahuilah Mengajarkan itu Lebih berat dibanding Mengamalkan Mengamalkan itu mudah Tapi mengajarkan itu lebih susah Dibanding mengamalkan Kenapa? Kalau mengamalkan itu kita sudah dewasa Tahu bagaimana seterusnya Namun ketika kita mengajarkan kepada anak Ini masalah besar Karena itu belajarlah bagaimana mengajar Bagaimana mendidik anak Kemudian yang tidak kalah penting doa Doakan anak sebelum memerintahkan anak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saya ingin memerintahkan anak saya salat sebelum membangunkan anak ucapkanlah haula wala quwata illa billah hasbunallahu al wa la sahla illa ja wa anta tajalul hazna idha syi'ta sahla insyaallah antum akan merasakan ketika antum hendak memerintahkan anak Melarang anak dan sebelum antum sampaikan perintah dalaman itu, antum meminta terlebih dahulu pertolongan kepada Allah. Antum akan rasakan efeknya betapa mudahnya membangun anak itu begitu mudahnya ketika antum membangunkan itu terlebih dahulu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wataala. Pertanyaan selanjutnya, apa tips yang dapat bagi ahwat yang tepat bagi ahwat yang belum nikah agar kelak Bisa mendidik anak seolah yang berkualitas Sebagaimana teori jika Barat mendidik anak sejak dalam kandungan Maka Islam mendidik anak jauh sebelum menikah Dengan cara e, Mensolehkan orang tuanya Bagaimana mengkompromikan pendidikan Tauhid, bagaimana pendidikan lukman Dengan kurikulum nasional terutama Bagi guru di sekolah umum Ya pertanyaan pertama Bagi yang belum menikah tentu Langkah pertama adalah ya Membekali diri kita dengan ilmu Melatih diri kita dengan amal Kemudian mencari pasangan yang saleh dan soleha Selanjutnya Tahapan pendidikan itu Berawal pula dari Makanan yang halal Suami Mencari penghasilan yang halal Kenapa? Karena Makanan yang haram yang kita suapkan Kepada anak istri kita Itu akan menghasilkan perilaku seperti para kursetan Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya iwan nasu kulu mima fil ardi halalan tayyiba Wala tatabi'u khutwati syaitan Waih umat manusia sekalian Makanlah dari makanan yang ada di muka bumi ini yang halal Dan jangan kalian ikuti langkah setan. Lihatlah kenapa Antara makan yang halal Disandingkan dengan apa? Dengan mengikuti langkah setan. Ini adalah sebuah isyarat bahawa memakan yang haram itu adalah pintu dari mengikuti langkah setan. Kalau as penghasilan kita itu tidak sepenuhnya halal. Maka jangan salahkan anak kita kalau perilakunya seperti perilaku setan. Karena kita yang menjadikan anak kita berperilaku seperti perilaku setan. Kita yang membukakan pintu untuk anak kita. Sehingga anak kita melangkah di jalannya setan. Dari Dari mana? Dari nafkah yang haram. Karena waspadalah khotimah dengan penghasilan kita. Ini bagian dari pendidikan. Adapun bagaimana mengkompromikan pendidikan Islam dengan e, berbagai kurikulum yang ada, sebetulnya sangat mudah. Apalagi seorang guru, seorang guru sepenuhnya punya wewenang mutlak untuk menyampaikan, menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk, jelaskan misalnya, sedang mengajar PPKN pendidikan kewarnaan negaraan ada agama ini agama itu, jelaskan, ini adalah agamanya orang kafir selaras dengan agama Islam kita tidak melanggar kurikulum Di Indonesia itu ada 5 agama, 6, 7, 8 berapapun silahkan sebutkan ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, kemudian Katolik, atau apalagi silahkan ajarkan kepada mereka, tidak masalah namun jelaskan ini agama islam yang benar itu yang diterima oleh Allah itu hanya agama islam yang lainnya itu agamanya orang-orang kafir, nah yang kafir itu ada hindu, ada buddha ada nasrani, kristen ada katolik salahkah kita dalam mendidik, sesuai dengan kurikulum, dan benar yang kita sampaikan, ini islam, ini kafir adakah yang perlu dipersoalkan tidak bertentangan dengan islam Ajarkan. Nah, orang kafir itu baik Nasrani atau Hindu, Buddha menyembah kepada selain Allah. Kalau Nasrani, nyembahnya patung, salib, Yesus atau mereka dia itu adalah Nabi Isa, disembah dia manusia. Kalau Hindu, dia menyembahnya multi tuhan, ada ular, ada sapi, ada patung, ada ini ada itu. Kalau Buddha, nyembahnya adalah sonam patung dalam bahasa Islam ini sonam. Mereka itu orang-orang musyrikin semua. Itu agama yang ada di Indonesia betul itu. Itu agama. Namun di sini ini ada yang Islam, ada yang kafir, yang kafir itu macam-macam. Tidak ada yang susah. Kalau kita mengajarkan budaya, ini ada tari-tarian. Ada tari pendet, tari ini, tari itu. Jelaskan. Ini loh, ini ada tari-tarian orang yang memamerkan auratnya. Ndak malu joget-joget di depan selain mahramnya. Tari yang seperti ini namanya tari pendet. Ini tradisinya orang sana gitu ini, ini. Mereka ndak malu memamerkan kecantikannya. nari nari ke sana kemari. Kalau dalam Islam ndak pantas seperti itu. Tapi ini ada di Indonesia. Berarti tidak sesuai dengan ajaran Islam sesuai walaupun di Indonesia diamalkan. Iya, benar. Itu warisan nenek moyang kita, tapi kita tidak beragama dengan agamanya nenek moyang. Jelaskan, ditambahi sedikit bahasanya saja ditambahi, bisa diajarkan, sehingga tidak perlu kita khawatir mengajarkan apa saja kalau kita sebagai guru, karena baik buruknya murid itu dari mana, dari guru kita. Anak saya masih umur 5 tahun kurang. Ya, perhatikan belum 5 tahun katanya. Sudah umur 5 tahun enggak masih kurang. <risas> Tapi mempunyai kebiasaan kalau dimarahi siapapun itu selalu cari ibunya saya dan memukul-mukul saya. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Anak saya tersebut selalu dituruti semua apa yang dia mau. Kalau tidak dituruti marah sama saya dan kadang saya dipukul. Atau bagaimana cara saya supaya saya tidak menuruti semua yang dia minta tanpa harus dia menangis atau marah? Nah inilah kita yang mendidik anak kita dididik bahwasanya tangisannya itu adalah amunisi ampuh. Makanya anak ketika minta sesuatu kata ibunya tidak boleh boleh nangis, cuman ekspresinya nangis mimiknya seperti ini mimik orang nang enggak nangis. Orang tuanya sudah sudah sudah diberikan. Ini kan salah orang tuanya. Ketika orang tuanya memberikan ruang, orang tuanya memberikan kesan kepada anak bahwa tangisannya itu adalah sebuah amunisi yang ampuh. ini adalah berawal dari kesalahan kita ketika kita memberikan kesan kepada anak kita dan itu kemudian dipahami oleh anak kita dan kemudian diamalkan, sehingga anak kita tahu bahwa tangisan dia itu adalah sebuah amunisi yang sangat istimewa dan ampuh, orang tuanya akan takut, kalau minta apa saja kata anak nantilah anak, hii, hii Anak nyonya sudah, sudah jangan, nangis, jangan nangis jangan nangis. Salah kita. Sejak sekarang rubahlah. Nak, nangislah enggak apa-apa, memang itu kerjaan anak-anak kecil. Jadi sejak sekarang ibu kalaupun kamu nangis yang keras jangan pelan-pelan enggak apa-apa, yang keras. Kurang keras nangisnya, Nak. Sudah ya, ibu mau kerja, ditinggal kerja. Biarkan nangis. Biarkan, dan jangan dituruti Kalau apa yang dia minta itu tidak baik Jangan dituruti Kalau seperti yang terjadi ini Maka sejatinya yang mendidik itu anak bukan ibu Anaknya mendidik ibunya Itulah yang terjadi Sehingga dalam pendidikan itu Yang punya harga mati ini boleh dan ini tidak boleh itu adalah orang tuanya bukan anaknya kalau seperti ini kan yang akhirnya yang mendoktrin yang mendekte orang itu adalah anaknya ini terbalik kita dididik oleh anak bukan mendidik anak ini poin pertama jangan pernah memberikan ruang kepada anak bahwasanya anak itu bisa mengintimidasi orang tua Orang tua lah yang bisa mengintimidasi anak Memberikan tarhib dan tarhib Memotivasi Memberi iming-iming Dan memberikan ancaman Itu orang tua, jangan anak Kalau sampai anak berani memberikan ancaman Itu berarti kita sudah langkah Salah langkah Kita salah asuh seperti itu Hal kedua Karena itu kita harus ubah Kita jadi mendidik Bukan menjadi orang yang dididik Hal yang kedua yang harus kita tanamkan pada anak kita Jelaskan Komunikasikan dengan anak Ini tidak baik, ini tidak baik Nangis, biarkan nangis Oh nangis, selesaikan nangisnya Nanti kalau sudah nangis, ibu jelaskan Biarkan dia nangis meronta-ronta merong-rong Biarkan, itu memang dunia anak Dulu waktu dia lahir Kalau dia tidak nangis, ibu akan nangis Kalau lahir pertama kali dia tidak nangis, ibu akan nangis. Sekarang ketika dia masih bisa nangis, semakin pinter nangis, kenapa ibu takut? Harus berani, biarkan nangis. Nangislah, lah, nah, enggak apa-apa. Kalau sudah selesai nanti bilang kepada ibu ya. Ibu sekarang mau masak. <risas> Kalau dia mukul-mukul kepada orang tua, ini terjadi karena apa? Dulu pertama dia mukul, kita nuruti. Akhirnya dia merasa ibunya takut kalau dipukul Karena inilah harus kita rubah. Nah Jelaskan kalau Engkau mukul ibu itu durhaka Ibu bisa mukul lebih keras Berikan cubitan sekali Sebagai efek jerah Memang harus Karena kita yang salah Seharusnya kemarin itu tidak terjadi Kalau kita tidak biarkan dia mukul dia tidak akan berani mukul namun karena kita membiarkan anak kita memukul memukul dan kita biarkan, dianggap anak kecil tidak apa-apa Ayah nak pukul laki tidak terasa oleh ibu akhirnya dia kebiasaan, ketika tangannya sudah besar dan tenaganya kuat baru kita, aduh kau dipukul sakit juga ustaz salahnya ketika kemarin pukulannya belum terasa, ibu biarkan kemarin pertama kali dipukul, jelaskan turhaka kepada orang tua tidak boleh seperti itu. Dia tidak akan mukul. Dia tidak akan berani. Dia akan nangis. Tapi ketika dia tahu tangisannya tidak bisa mengintimidasi orang tua, dia tidak akan menjadikan tangisan itu sebagai ancaman. Banyak orang tua yang ketika melihat Mimik orang anaknya sudah mau menangis, oh ini tidak canggung nangis, ibu belikan. Ini salah kita. Ini salah asuh. Kemudian yang ketiga, biasakan dalam pendidikan. Sinergi antara ayah dan ibu. Ayah itu mendidik dengan kelaki-lagiannya dengan tegas. Ayah harus tegas. Sehingga ketika ayah datang anak itu harus takut. Anak itu harus takut kepada ayahnya. Karena ayahnya berwibawa. Kalau ayah sudah bilang tidak, tidak. Sehingga anak itu segan. Jangan takut karena ayahnya suka mukul, bukan. Namun ayahnya harus bisa menanamkan kewibawaan pada diri anak-anaknya. Sedangkan ibunya mendidik dengan kelembutannya. Ayahnya mendidik dengan ketegasannya. Praktek yang terjadi di masyarakat. Orang tua, laki-laki, acuh tak acuh dengan urusan anaknya. Kalau anaknya nangis, udah salah-salah ke ibumu, kan salah ibumu. Diusir anaknya. Kemana peran ayah sebagai pendidik? Harusnya ketika anaknya menangis merenge merengek datang ke ayahnya, diintegrasi anaknya. Kenapa nangis? Apa masalahnya? Bicara cepat, semua orang tua. Tidak baik anak-anak itu mukul ibu. Tidak sopan, itu anak durhaka. Eh bicara, semua orang tua. Baik-baik, nggak -baik. usah dipukul. Tapi tunjukkan bahwasanya anda adalah laki-laki, seorang ayah yang berwibawa. Punya ketegasan, punya kekuatan Kondisikan dengan suara anda sebagai seorang laki-laki Bicara sama ayah Apa yang kamu mau? Cepat bicara Ayah anak itu akan segan Tunjukkan bahwasannya anda tidak suka Sehingga besok anak itu tidak akan berani Ketika dia sudah mau nangis Datang ayahnya Dia segan Besok akan melihat wajah ayahnya yang begitu menakutkan tapi ketika Anaknya rewel, anaknya nangis Anaknya minta ini dan minta itu Kata ayahnya, sana-sana jangan ikut ayah Ayah gak mau tahu, pokoknya Minta sama ibumu Sehingga apa yang terjadi, ibunya lemah Kalaupun ibunya marah kelihatannya wajah yang cantik Anaknya gak takut Walaupun melotot, tapi lembut Nah menakutkan pak Ah ibu itu harus mendidik Dengan kelembutannya dia harus bisa menundukkan anak bukan dengan pukulannya. Tapi dengan kelembutannya. Tapi ayah. Ayah harus bisa menundukkan anak dengan ketegasannya. Sehingga ada sinergi yang saling meleng melengkapi. Masing-masing dengan karakternya. Laki-laki dengan laki-lakiannya. Ayah dengan kewibawaannya. Dia mendidik. Tapi ibu mendidik dengan kelemah lembutannya. Sehingga kapan ayah harus berperan. Dan kapan ibu harus bermain dengan kelembutannya? Ada saat-saat ibu harus menyerahkan. Tidak, saya ibu pokoknya tidak mau ikut. Ini urusannya ayah. Ini memang dibutuhkan ketegasan. Jangan campur tangan. Walaupun ayah hanya menunjukkan ngeri gitu, biarkan. Sehingga anak itu tahu di mana dia, posisinya di mana, dan apa yang dia minta itu. Sehingga disitulah terjadi sinar. Tapi seringkali ayah itu, Sudah jangan ayah capek, sudah sana, jangan nang nangis sini, sudah sana pergi, pergi, pergi. Akhirnya, anak tahu, ibunya itu lemah. Fisiknya lemah, banyak pekerjaan, hatinya lemah. Tidak tegah kalau melihat anaknya nangis. Sudah dimanfaatkan sama anaknya. Karena peran ayah tidak berfungsi di sini. Yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya seorang anak yang menyuruh ayahnya untuk sholat Ya anak itu tidak menyuruh Tapi Mengajak orang tuanya Menasehati, mengingatkan Dengan cara-cara yang baik Dengan mengatakan ayah yuk bareng-bareng kita sholat ke masjid Atau Sesekali ketika di rumah, enggak, ayah capek ayo ya kita sholat jamaah di rumah tidak ada alasan lagi nanti, enggak kamu sholat duluan enggak, justru saya ingin sholat berjamaah sama ayah ayah capek, ya sudah, ayah mau sholat jam berapa jam delapan kah jam sembelankah, saya tunggu ayo sholat bersama berjamaah. ibu berperan di sini ayo ya, sholat kalau dia beralasan capek dia kan sudah istirahat dari tadi, ayah mau sholat jam berapa saya tunggu harus seperti itu jangan memerintahkan, pak pergi sholat pak jangan ajak baik-baik orang tuanya ayah yuk saya bonceng ke masjid sholat berjamaah kalau beralasan maka diskusikan dengan baik-baik Ya, ini kan sudah waktunya sholat ya sudah rumah kita dengan masjid dekat kenapa-apa salahnya kalau kita sholat sebentar saja Insyaallah dengan kita sholat Rumah tangga kita, keluarga kita akan semakin diperkaya Allah subhanahu wa ta'ala Bicarakan yang baik-baik Kemudian kondisikan rumah Kondisikan rumah Sehingga misalnya Kondisikan dengan Paman, dengan kakek Dengan tetangga Ajak tetangga ke rumah Pak tolong pak bantu saya Ngajari bapak saya sholat Bagaimana caranya? Pas menjelang waktu sholat tolong datang ke rumah Ketika nanti agan, Bapak ngajak bareng, ayo kita bareng-bareng ke masjid. Kalau yang ngajak tetangga biasanya sungkan. Tangganya apa kata orang nanti. Itulah kondisikan pergaulan orang tua dengan agar dia bergaul dengan orang-orang yang baik. Kemudian contohkan, berikan contoh kepada orang tua. Selesai anda sholat di masjid, Dirikan sholat sunnah di rumah Ketika ayah melihat, dirikan sholat sunnah Lama-lama Dari pemandangan yang dia lihat Dia akan terpengaruh Oh anakku sampai sholat sunnah Masa saya sholat wajib saja? Tidak Dia manusia biasa Suatu saat dia akan terbuka hati-hatinya Suatu saat Kalau tidak, traktir ayahnya ya Kita makan di luar Malam ini tidak usah masak ibu Dia akan selalu, ayo makan di luar Berangkatnya menjelang sholat isya Ketika ada, ya, kita mampir dulu ya Kita sholat dulu, pasti akan mampir Kenapa? Kalau tidak mampir, tidak jadi di traktir. Ini dikondisikan semacam itu Sehingga Dengan cara-cara yang seperti itu, insya Allah Orang tua kita Terbiasa suatu saat nanti untuk Sholat Di rumah kalau ada televisi, hidupkan televisi-televisi yang Islam Kalau tidak radio Hidupkan radio-radio yang Menyampaikan ceramah-ceramah Islam Paling kurang rekaman di komputer kita Biar orang tua mendengar Jangan keras-keras Tapi jangan sampai jauh-jauh dari orang tua Orang tua sambil minum kopi Kita duduk di sebelahnya membawa laptop Hidupkan ceramah Kita sambil pura-pura kerja pura -pura nulis. Tapi suaranya keluar Orang tua sedikit demi sedikit mendengar lama-lama dia akan terpengaruh. Hati dia menuntun hati manusia. Insyaallah sedikit demi sedikit dia akan mulai merenung. Karena banyak dakwah itu sampai dengan cara tidak sengaja. Sebagaimana orang rusak, orang bejat, orang berbuat maksiat itu juga kadang kala tidak sengaja. Tidak sengaja, namun melihat akhirnya kepablasan. Wallahu taala alam. Sampai di mana batasan orang tua dan guru dalam memberi hukuman pada anak? Hukuman itu banyak. Ada hukuman yang bersifat fisik, ada hukuman yang bersifat psikologis, ada hukuman yang bersifat pendidikan. Hukuman yang bersifat psikologis itu misalnya Dengan pujian Dengan hardikan Pujian itu adalah Sebuah reward Itu adalah sebuah hadiah Berikan pujian Yang tepat pada waktu yang tepat Dengan kadar yang tepat Jangan obral pujian Kita harus berlatih Kapan kita harus memuji Sehingga pujian kita itu bernilai luar biasa Saya masih ingat Bagaimana ucapan seorang guru itu Betul-betul terasa di hati seorang murid Ketika saya masih kuliah S2 Di masa teori Ujian teori Saya duduk di kursi Ketika dosen saya Membagikan soal Dia sambil membagikan soal Itu menepuk bahu setiap murid Setiap siswa yang kuliah Nak jangan lupa baca bismillah kita sudah jenggotan semua Ditepuk bahu kita Dengan nak Jangan lupa bismillah Minta pertolongan kepada Allah Itu terkesan sekali Itu ucapan sederhana Sama ketika Seorang guru datang kepada anaknya Dengan anak didiknya Datang dengan anaknya yang bisa menjawab Masya Allah Muridnya ibu pinter diusat Kepalanya jadi anak pintar ya anaknya seperti inilah muridnya ibu yang pintar. Diusap kepalanya itu akan bernilai luar biasa bagi orang bagi anak didik kita. Kalau kita memang harus menghukumi secara psikologis. Katakan, "Nak, kamu sudah diajari sama ibu berkali-kali, sudah diingatkan sama ibu berkali-kali. Kok kamu tidak paham-paham juga ya? Nampaknya kamu ini Agak telat pemikiran kamu. Agak terlambat misalnya. Kayaknya kamu perlu ditraining oleh ibu lebih banyak. Kamu datang ke rumah ya. Besok kamu akan ibu suruh maju ke kelas mempraktekan. Di sekedar suruh maju itu sebuah hukuman. Bagi anak. Tidak dihukumi fisik. Nak maju nak. Maju. Ketika anak itu nakal. Dipanggil ibunya maju kelas. Ibu guru maju kelas itu sudah Horor bagi anak itu, menakutkan Padahal ketika sampai di depan Disalamil ibu Assalamualaikum nak, kenapa tadi tidak bisa menjawab Kenapa tadi main-main di sana? Saya punya pengalaman Ada Murid saya Yang ketika di kelas Suka tidur Memang anaknya ngantuan Sedikit saja kita lengah Dia tidur, bukan sekedar Terkantuk-kantuk, terlelap tidur Teman-teman merasa itu memang jago tidur itu sudah. Dengan cara apapun dia tidur. Disuruh berwudu ya balik tidur lagi habis wudu. Tidak akan lama dia akan tidur. Saya merasa penasaran. Saya bertekad saya harus bisa menjadikan anak ini di kelas. Di pelajaran saya dia bisa melek. Saya bertekad. Saya tidak menerima doktrin teman-teman yang katanya memang dia itu jago tidur. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya pelajari, saya lihat. Oh dia duduknya di belakang. Saya suruh duduk di depan. Saya suruh duduk di depan dia. Ya. Kursi yang paling depan. Langsung berhadapan dengan saya. Ketika saya ngajar. Setiap 10 menit saya hamperi. Saya, tep saya tepuk bahunya. Sambil menjelaskan. Sambil berbicara. Saya tepuk bahunya. Gimana? Sudah paham kamu? <tuk> saya tepuk bahunya. Kalaupun dia mulai ngantuk. Karena ditepuk. Didatang nih. Mulai pudar. Suatu saat saya kecolongan. Tidur juga anak ini Masya Allah Lupa nepo akhirnya tidur Saya biarkan, saya tidak bangunkan Saya mendekat dengan pelan-pelan Saya bilang kepada teman-teman yang lainnya Diam Semuanya diam, saya isyaratkan diam Saya datang ke depan dia Wajah saya, saya letakkan Di depan saya, posisikan di depan muka dia Karena saya tahu dia akan segera bangun Saya biarkan Wajah saya seperti ini, di depan mata dia persis. Ketika dia membuka mata terbangun, terkejutnya luar biasa seperti disengat kala jengking. Kenapa? Pertama buka mata, dilihat depan mata dia mata besar gitu kan. Wuh, kaget itu sampai akhir jam kuliah tidak tidur lagi. Kenapa? Kagetnya luar biasa Pak. Tidak usah dihukumi Ini sudah sebagai hukuman bagi dia Kenapa? Terkejut Padahal saya bisa Saya gebrak meja dia kaget bisa Tapi itu tidak mendidik Karena selain menghilangkan tidur dia Saya melatih dia untuk bersikap kasar Saya tidak mau seperti itu Tapi ketika saya kejutkan dia dengan cara ini Hilang ngantuknya Dia punya rasa malu Dia tidak tidak terdidik Untuk ngamuk Tapi apa? ter Kejut Dia punya rasa apa? Malu Kenapa? Di depan muka dia Sehingga setiap jam pelajaran saya Jam kuliah saya Dia akhirnya berusaha mengkondisikan diri untuk tidak tidur Berusaha melawan dia Kelihatan sekali Cara-cara dia itu melawan ngantuk Walaupun kadang gagal ketiduran juga Karena itu saya membantu Dia dengan apa saya datangi Saya tepuk sehingga di jam-jam kuliah saya dia jarang tidur karena saya kondisikan dia seperti itu karena dalam pendidikan terutama bagi seorang guru <tuh> jangan memandang hukuman itu hanya hukuman fisik hukuman itu bisa, bisa bersifat psikologis saya pernah mahasiswa ada mahasiswa yang telat ketika dia telat sekali saya panggil ke depan kenapa telat, saya minta apa namanya e, memberikan alasan, ketika kedua kali telat saya suruh membaca surat, saya suruh membaca hadis, saya suruh menyampaikan ini di depan saya suruh dia meminta maaf kepada teman-temannya, berceramah dengan bahasa Arab, ini menjadi beban mental, kenapa dia ingat kalau saya telat lagi, saya disuruh ceramah di depan teman-teman, malu dia belepotan bahasa Arabnya misalnya dia akan apa? Terbebani, ini tahu kalau saya telat lagi saya bakal disuruh ceramah di depan teman-teman. Terbebani, sehingga ketika dia dari kamar dari asrama dia sudah mikir bagaimana saya agar tidak ceramah lagi nanti di depan. Kenapa? Ini beban. Hukuman mending dia disuruh pusat dibanding harus berceramah spontanitas berbahasa Arab. Kadang saya izinkan. Kalau ada beberapa mahasiswa yang telat Saya kasih suruh duduk di kursi saya Kamu duduk di kursi di depan Saya menurut enggak Kamu kalau mau kuliah, duduk di kursi saya Duduk Saya tidak suruh ngajar dia Saya yang ngajar, tapi dia duduk di depan Sampai akhir dia tidak tidur Besoknya dia tidak akan berani lagi telat Kenapa? Karena dia tahu kalau duduk di depan Malunya luar biasa kepada Dengan teman-temannya Dia terus bertatap muka dengan teman-temannya ini menjadi hukuman yang luar biasa karena itu jangan berpikir hukuman itu harus bersifat fisik hukuman itu harus mendidik hukuman itu harus terkontrol, terarah tren selanjutnya kategori sukses mendidik anak dalam islam itu bagaimana? kategorinya yang menjadi seorang muslim yang bertakwa yang rajin, taat, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berakhlak baik itulah pendidikan yang baik walaupun mungkin nilainya buruk tidak masalah, karena itu bisa jadi memang Itulah potensi dia Itulah kemampuan dia, tidak masalah Namun Yang paling penting adalah pendidikan itu Kemudian aplikatif Diterapkan, akhlaknya baik Ibadahnya baik Kemudian praktek Ideologinya juga bagus Itu berarti baik Berarti itulah pendidikan kita sukses Walaupun mungkin Nilainya, kalau dia ujian nilainya rendah Karena memang dia punya keterbatasan dalam apa Logikanya Punya keterbatasan dalam Menghafalnya Karena itu seorang guru dan ini ada kaitannya dengan Metode pembuatan soal Banyak guru Yang dalam menyusun soal itu Monoton Soal yang sifatnya hafalan semuanya Sebutkan, sebutkan, sebutkan Ada yang soalnya bersifat analisa Semuanya, kenapa, kenapa, kenapa Ada yang soalnya itu bersifat takjizi memang sengaja ingin muridnya gagal dengan apa dengan pertanyaan yang bersifat data, angka, dan nama. Ini adalah data yang paling susah. Hanya anak-anak yang hafalannya kuat yang bisa menjawab pertanyaan yang bersifat angka, tahun berapa? Di mana? Siapa? Itu adalah anak yang hafalannya kuat yang bisa menjawab tapi anak yang cerdas punya kemampuan analisa tinggi, tapi hafalnya lemah, tidak akan bisa menjawab. Karena itu seorang guru dalam membuat soal harus variatif. Ada soal yang bersifat hafalan, data menyebutkan dalil, menyebutkan nama, menyebutkan tahun, tempat, dan lain sebagainya. Ini adalah data yang kaku. Karena salah sedikit salah. Tahun misalnya, lahir tahun berapa... 1975, padahal 76 salah karena itu data yang kaku, tapi analisa analisa lebih sedikit, kurang sedikit biasanya mendapatkan poin kenapa? karena sudah mendekati kebenaran karena seorang guru harus bisa melihat, bagaimanakah soal dia harus variatif, kemudian kedua beban soal tingkat kesukaran, kesusahan soal sebatas yang saya pahami seorang guru dalam membuat soal dia harus bisa membaca terlebih dahulu kemampuan siswanya seberapakah kemampuan seluruh siswanya sehingga ketika dia membuat soal dia membagi soal itu menjadi tiga kelompok soal yang bisa dijawab oleh semua murid semua murid pasti bisa menjawab karena soalnya mudah ada sebagian soal yang hanya bisa dijawab oleh yang sedang-sedang. Yang prestasinya sedang-sedang bisa menjawab. Ada soal yang hanya bisa dijawab oleh orang yang benar-benar pandai. Dan idealnya, soal yang mudah itu prosentasinya sekitar 50%. Karena kita membuat soal bukan untuk menggagalkan murid. Tapi untuk mengukur seberapa daya serap murid sehingga 50% mudah 20% atau 30% bahkan itu yang sedang itu untuk menentukan kelulusan kenaikan dan yang 20% atau bahkan mungkin 10% itu yang benar-benar sulit yang hanya bisa dijawab oleh anak-anak yang cerdas karena itu fungsinya untuk menjelaskan, mem memetakan prestasi siswa kalau kita dalam membuat soal Sudah memetakan seperti itu Insya Allah murid kita banyak yang lulus Tapi banyak guru yang membuat soal apa 50% yang susah 30% yang sedang 10% yang mudah Akhirnya banyak yang gagal Nah, Metodologi dalam pembuatan soal ini kita harus belajar Itu tidak mudah Ada standarnya Ada tolok ukurnya karena soal itu bukan dendam. Sebagian guru membuat soal hanya untuk melampiaskan kekecewaan dia selama mengajar. Kurang ajar kelas ini memang ketelaluan, angkatan ini memang kurang sopan pada saya, akhirnya dibuatlah soal yang susah semuanya. Ini tidak benar seperti itu. Masih Bagaimana guru menghadapi orang tua yang berprinsip memenuhi semua keinginan anak sebagai bentuk kasih sayang Anak dihukum orang tua tidak terima maunya anak dilembuti terus Ini pertanyaan yang global Dilembuti itu benar Dihukumi juga benar Namun bagaimanakah kita lembut kepada anak Jangan dikira semua yang lembut itu benar tidak dan jangan dikira yang semua keras itu benar, tidak juga lembut pada waktunya itu benar, keras pada waktunya itu benar. Karena, karena itulah di sini pertemuan murid, pertemuan wali murid, maaf pertemuan wali murid dengan guru, dengan manajemen ini penting. Karena disinilah akan terjadi sharing, akan terjadi sosialisasi, akan terjadi uh, penyampaian masukan saran dan lain sebagainya Sehingga disinilah nanti orang tua akan memahami Kenapa sekolah bersikap seperti ini Kenapa guru bersikap seperti ini Apakah salah cara menghadapi anak yang memiliki kekurangan Misalnya MTK, matematika, IPA, IPS, sasaran lain Dengan cara mengembangkan bakat yang digemari anak Seperti memasak olahraga Dengan harapan kelak bisa menjadi koki Atlet yang soleh dan lain sebagainya Mau bagaimana lagi jika anak Minatnya di situ biar rapot merah Yang penting soleh Nah Ini ada kaitannya dengan tadi Kenapa anak-anak kita kok rapotnya merah Itu harus ditelusuri Bisa jadi memang beban Soalnya terlalu berat Bisa jadi kita yang tidak mampu mengajarkan dengan baik Bisa jadi memang anaknya punya masalah di rumah Sehingga ini harus diselesaikan Bisa jadi apa namanya beban alokasi waktu yang tidak tepat ini harus bisa dikondisikan sedemikian rupa saya yakin siapapun anak kita tidak mungkin yang gagal itu banyak pasti mayoritasnya itu bisa karena anak itu punya kesiapan untuk menjadi anak cerdas namun bisakah kita menjadikan anak kita cerdas ini yang seringkali menjadi masalah kalau anak ini tidak mampu memahami dengan cara pendidikan kita Kenapa kita tidak mencari cara lain Yang menjadikan anak itu suka Menjadikan anak itu gemar dengan pelajaran kita Banyak ketika berganti guru Anaknya nilainya bagus semuanya Ketika gurunya diganti nilainya jelek semuanya Dari sinilah manajemen berperan Manajemen sekolah Berperan bagaimanakah mengatur Mendistribusikan Mata pelajaran mendistribusikan tenaga pengajar dan lain sebagainya, mengalokasikan waktu, mengkondisikan sekolah agar kondusif, sehingga masalah-masalah semacam ini seharusnya tidak diputuskan secara personal oleh guru, tapi harus sampai pada tingkat manajemen, dimusyawarahkan, disobicarakan, sampai pun kepada wali murid, sehingga ada solusi yang tepat. Bukan solusi yang bersifat personal sesuai dengan keinginan gurunya saja, Allah Taala. Alhamdulillah, pertanyaan dari jemaah, dari ibu-ibu, sudah dijawab tuntas oleh Ustaz Arifin Badri. Selanjutnya kita masih punya waktu 10 menit ke depan. Dan dari tadi ada salah seorang jemaah kita yang sudah mengacungkan tangannya. Dan untuk sesi untuk Ikhwan ini kami kasih kesempatan kepada loro bertanya. Satu dari yang sudah menikah. Satu yang belum menikah. Jadi biar yang belum menikah itu dia ya, pertanyaan juga untuk persiapan berikutnya. Dan kelihatannya kepada pendengar radio Muasim Jabal yang mengirimkan pertanyaannya lewat SMS, kami nah, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktu yang terbatas sehingga para yang pertanyaan tersebut belum bisa dijawab oleh pak Rektor Badri. Insyaallah eh, jika Allah masih memberikan kita kesempatan bila waktu kita akan bahas pertanyaan itu. Silakan Pak kepada bapak ya, yang terserbu kemari. Okay. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh Melihat hmm, hasil pendidikannya Bahwa mencari telaga atau sesuai itu relatif kulit tidak muka Padahal yang kita sudah kapan tadi Sudah 11 tahun yang lalu kita putih dan bukan yang telah uh, tadi dan kalau kita cermati Islam jayanya pada sekitar abad ketujuh sampai abad kedua itu luar biasa Islam Namun di akhir perjuahannya kemudian diboyong ke negara barat, kemudian diterima asli dan pengajarnya bahasa. Setelah itu mereka kuasai dan mereka adisi orang-orang pengajar itu. Maka bertempatlah negara-negara hingga saat ini. Yang kalau kita ingin melihat kondisi atau masyarakat melihat kondisi sekarang. Maka orang melihat ingin mencari hasil pendidikan yang katanya, katanya otaknya otak barat, tapi hatinya hati bersilang tengah. Itu label yang sekarang ini kelihatannya muncul. Kemudian muncullah berbagai versi eh, pembangunan pembelajaran. Ada isu abad pusat dan modern, ada pusat plus dan seterusnya. Apa yang saya sampaikan tadi sangatlah dan Menurut saya perlu ada suatu manajemen dari orang-orang yang peduli tentang Islam dalam rangka perkembangan Islam yang dewasa ini, yang kira-kira setiap untuk berapa tahun muncul kembali tema ya, itu. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk bisa yang Indonesia terutama aliran transparan Islam ini, bagaimana untuk update mereka terutama bagi pendidik-pendidik atau para pendidik yang sayang. Duduklah. Itu bisa di Dalam rangka memasukkan apa yang telah pada ke depan. Selamat sore malam Jumat. Selamat. Iya, Pak. Dalam pepatah nenek moyang kita disampaikan, tidak kenal maka tidak sayang. Tidak sayang maka tidak cinta. Itu realitas gambaran tentang kondisi umat Islam sekarang. Kita tidak kenal akan Islam sampai pun yang mengatakan kita itu aktivis Islam, saya bisa katakan masih sangat minim yang kenal Islam, Pak. Kalau kita tanya, Pak, tolong sebutkan rukunnya wudu, syaratnya wudu, pembatalnya wudu, akan belepotan, Pak. Para aktivis Islam, politis Islam, pemuka-pemuka Islam yang katanya konsen terhadap pendidikan Islam, kalau kita tanya, Pak, Bapak mau mengajarkan Islam Poin terpenting dalam Islam itu syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa dan haji. Pak, tolong jelaskan cara haji yang benar, Pak. Akan belepotan. Ini yang menyebabkan munculnya pola pikir tadi, statement tadi, otak barat hatinya Islam. Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin, tidak real itu. Kenapa? Karena ketika kita punya pola pikir barat Berarti loyalitas kita akan kesana Karena salah satu poin penting yang harus kita sadari Kekaguman itu akan menghasilkan loyalitas Kekaguman itu akan menghasilkan keteladanan Dan keteladanan itu akan menghasilkan loyalitas Loyalitas itu akan menghasilkan ideologi itu mata rantai yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Ketika kita mulai kagum, kita akan meniru. Ketika kita sudah meniru, kita akan loyal. Karena ketika meniru, kita merasa inilah yang baik. Terlebih lagi pak, ketika kita mulai mengatakan, kita sudah sepatutnya berkeblah dalam hal pola pikir, kecerdasan, pendidikan. Berarti kita tanpa sadar mengatakan di islam, itu tidak ada Islam tidak mengajarkan Sehingga kita perlu mengadopsi dari barat Padahal Bapak tadi sudah mengatakan Itu pada per abad pertengahan Barat itu merampok Dari negara-negara Islam Pada perang salib Buku-buku mereka bawa ke barat Kemudian mereka terjemahkan dan Kemudian mereka kaji Artinya Dari abad pertama sampai abad pertengahan Islam sudah jaya dan sudah memiliki semuanya itu Bisa menarikkan Kenapa mesti kita Ke barat Kenapa kita tidak ke generasi yang Terdahulu Generasi abad pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima Yang itu merupakan puncak kejayaan Islam itu Pada abad kedua atau bahkan abad pertama kalau bisa dibilang pada abad pertama itulah puncak kejayaan Islam di mana Islam saat itu menguasai dua 3 dari dunia ini dari ujung Spanyol Andalus sampai daratan Cina itu telah dikuasai oleh umat Islam pada abad pertama dan sejak itulah kemajuan demi kemajuan agama Islam masyarakat Islam terus meningkat meningkat dalam hal penelitian, dalam sains dalam kedokteran dan sebagainya hingga ketika satu persatu simbol-simbol Islam dimulai dari ideologinya luntuh ideologinya luntur itibaknya luntur jatuhlah anda namanya negara Islam dinasti Abasyah mulai runtuh sampai akhirnya datang pasukan salib dengan kepengisan mereka merampas semua hasil karya-karya umat islam karena sampai saat ini banyak amal karya-karya para ulama yang manuskrip aslinya itu ada di London di Jerman, ada di Inggris ada di Spanyol dan untuk mendapatkan itu mereka tidak memberikannya kepada umat islam dengan susah payah mereka membuka data itu mereka tidak mengizinkan umat islam bangkit, mereka tidak ingin umat islam bangkit, namun jangan khawatir sumber semua kemajuan itu ada dalam Al-Quran dan dalam sunnah di dalam alquran dan sunnah sudah ada isyarat-isyarat sayang kita tidak mempelajari alquran sayang kita tidak mempelajari sunnah kalau kita mempelajari alquran sunnah dengan benar kita akan bisa mendapatkan apa yang ada di tangan mereka itu kita mendapatkannya dari sumber yang asli dalam kondisi yang masih autentik tidak bercampurkan dengan berbagai macam teori karena itulah tidak ada solusi kecuali seperti yang dikatakan oleh Alimah Malik rahimahullah Lan yusliha akhirah Dil umah ila ma'asalha awaluhah Kondisi umat ini Tidak akan mungkin dibenahi Kecuali dengan metodologi Yang telah berhasil Terbukti berhasil membenahi Kondisi pertama Generasi pertama umat ini Itu malah serang. Kalau kita lihat tatanan masyarakat yang ada di zaman Quraisy, Ketika pertama kali Nabi diutus. Tatanan masyarakat yang barbar, yang sadis. Anak dikubur hidup-hidup. Adakah kebengisan? Adakah apa namanya perilaku yang katanya tidak manusiawi yang lebih sadis dibanding itu? Anaknya sendiri dikuburkan hidup-hidup. Kalau sekarang dia aborsi, sebelum lahir ke dunia sudah digugurkan sebelum dia bisa hidup. Ini sudah lahir, hidup-hidup dikuburkan. Sadis Itu semuanya bisa dihapuskan oleh Islam Sehingga dalam waktu yang singkat Islam bisa menguasai peradaban dunia Dari timur hingga ke barat Setelah Sepanyol sudah tidak ada daratan lagi pak Sampai dataran Cina sampai Indonesia Sudah dikuasai Setelah Indonesia ke pulau Indonesia Adanya laut Samudra Betul-betul dari ujung timur hingga ujung barat Tapi itu semuanya dengan apa? dengan dakwah Al-Qur'an dan sunah. Wallah ta'ala. Baik, Mas uh, karena tadi Bapak nanyakan sangat bernafsu. itu, salam aja. Seperti yang Ustaz kita, sayang sekali kalau kesempatan ini dilewatkan, kita usahakan 15 menit ke depan dan sampai nanti beliau pula masih topik yang selanjutnya. Jadi, persilakan, Pak. Ini pertanyaan dari. Iya, sangat bermakna. Terima kasih. Jadi kita melihat pendidikan sekarang ini banyak sekali yang mengatasnamakan pendidikan Islam, tapi ya kita lihat di dalamnya justru pengamalan tentang Al-Quran dengan apa eh, namanya hadis eh, sunnah Rasul itu hanya sekedar pengertian saja. Banyak ya istilahnya uh, dalam hal ini dia sudah tahu bahwa umpamanya uh, salat lebih penting daripada uh, yang lainnya, tapi bahkan uh, mereka membuat jadwal-jadwal yang uh, bertepatan uh, dengan waktu salat sehingga waktu salat itu bisa. Melalui dengan jadwal itu Tapi dia berbicara tentang Islam Berbicara tentang eh, apa Tentang bagaimana Menjadi anak yang baik Berdasarkan Islam Tapi Pengamanan tidak sesuai dengan pencapan Bagaimana itu? perlu ya. uh, dipahami Dan ini adalah bagian dari Rujuknya kita kepada Al-Quran dan Sunnah Dalam Islam Para ulama telah menjelaskan Ada hukum-hukum Syariat-syariat yang Disebut dengan wajib Apa? Mudayyak Wajib namun waktunya itu sempit Hanya cukup untuk menjalankan Aktivitas ibadah itu Tidak bisa diutunda Namun ada wajib yang muassa Wajib yang interval waktunya itu luas Contohnya sholat. Sholat itu punya waktu yang luas longgar. Sampai para ulama membagi waktu sholat itu. Contohnya misalnya waktu sholat duhur. Itu dibagi menjadi tiga bagian. Ada yang waktun fadilah, waktu utama. Ada yang waktul ibahah, waktu yang mubah. Dan yang ketiga ada waktul karahah. Nah, dalam hadis Nabi mengatakan... Ketika ditanya tentang ayul a'mali afdol, amalan apakah yang paling utama, Nabi menyebutkan dua jawaban pada waktu yang berbeda. Yang pertama Nabi mengatakan as-salatu wa ala waktiha, sholat tepat waktu. Sehingga yang sholat di awal waktu itu masih tepat waktu, yang di tengah waktu itu masih tepat waktu, yang di akhir waktunya selama belum keluar waktunya itu masih tepat waktu walaupun makruh walaupun makruh jawaban yang kedua, Nabi mengatakan as-salatu awwala waktiha, amalan yang paling utama adalah sholat pada awal waktunya, dan metodologi untuk, atau metode untuk mengetahui awal waktu adalah dengan cara mengetahui kapan awal waktu sholat dan kapan akhir waktu sholat kemudian bagilah tiga sepertiga pertama itu awal waktu, jadi kalau kita hitung misalnya sholat duhur azan duhur anggap jam 12 siang biar mudah ngitungnya asar pukul 3 sore artinya antara sholat duhur ke asar itu ada 3 jam, maka jam pertama, satu jam pertama itu adalah awal waktu jam kedua itu adalah yang disebut waktul mubah Jam yang ketiga itu yang disebut waktu lkarohah. Nah, kalau kita menunda waktu masih pada jam pertama itu tidak masalah sama sekali, karena itu masih pada hitungan awal waktu. Ha. Hadis awal waktu itu bukan berarti adan langsung sholat seperti yang dipahami sebagian orang itu salah faham. Para ulama alifiqah menjelaskan. Metode untuk memahami awal waktu adalah dengan membagi waktu sholat menjadi tiga. Dan ini adalah contoh konkret. Seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk mengajarkan Islam, menjalankan Islam, kita tidak cukup hanya bermodalkan semangat, Pak. Tapi kita harus benar-benar memahami Islam seperti yang diinginkan oleh Islam. Bukan seperti yang diinginkan oleh saya. Banyak orang yang ingin memahami islam namun bukan sesuai dengan yang diinginkan oleh islam tapi sesuai dengan yang diinginkan oleh dia atau gurunya dia atau kelompoknya dia sehingga dalam memahami dalil dia tidak menggunakan kaedah-kaedah yang diajarkan oleh para ulama yang itu baku, yang itu jelas yang itu telah teruji sepanjang masa ada kaedah-kaedah usul fikih ada kaedah-kaedah fikih ada mustalah hadis ada kaidah tafsir dan lain sebagainya. Ada kaidah bahasa Arab. Itu tidak sia-sia diajarkan oleh para ulama. Tapi itu ada manfaatnya. Para ulama ketika mengajarkan syarat, rukun, wajib, sunnah, sunnahnya satu amalan, itu tidak sia-sia. Ketika para ulama mengajarkan ini syaratnya salat, ini rukunnya salat, ini wajib wajib misalnya, ini adalah sunnah sunnahnya salat. Itu semuanya ada tujuannya. Kapan kita harus bersikap tegas Itu ketika kita berbicara tentang syarat rukun dan wajib-wajibnya sholat Tapi kita sudah berkaitan dengan sunnah-sunnahnya sholat Maka kita harus punya toleransi Punya toleransi Oh tidak apa-apa dia kurang dalam hal sunnahnya Tidak masalah Alhamdulillah Tapi syarat rukun-wajibnya terpenuhi Tidak masalah berikan toleransi karena kondisi masyarakat berbeda-beda ada yang bisa menjalankan seluruh sunah sunah sholat ada yang bisa menjalankan sebagian-sebagian dan disinilah manfaat dari kita mempelajari ilmu secara komprehensif jangan setengah-setengah loh sholat kan wajib ya betul tapi membaca tasbih dalam sujud 10 kali tidak wajib pak yang wajib hanya sekali Subhana Rabbiyal ala cukup sekali wajibnya. Yang kedua ketiganya itu, sunnah. Jadi kalau dia sudah jelas-jelas sujud, dan sujudnya itu memungkinkan dia membaca satu kali tasbih, maka sudah sah sholatnya. Tapi pahalanya tidak banyak. Ya minim pak, pahalanya pas-pasan. Namun kita harus toleransi, alhamdulillah dia sholat, sholatnya sah. Tapi kita harus terus didik dia, Pak akan lebih baik kalau bacanya tiga kali. Wudu pun demikian, wudu yang wajib itu membasuh wajah sekali, Pak. Alhamdulillah kalau ada orang dalam satu kondisi buru-buru, dia buru-buru atau mungkin airnya terbatas. Kalau dia basuh wajahnya tiga kali Habis airnya untuk basuh wajah Maka apa yang dilakukan Basuh wajahnya sekali Tangannya sekali Usap kepalanya sekali Kakinya sekali, sah hutunya Tapi kalau sampai kita basuh wajah Tiga kali, tangan tiga kali Giliran sampai kaki habis airnya Kan celaka sendiri kita Pak. Apa yang harus kita lakukan Kata pola lama tayammum Masalah Sehingga repot sendiri Bagaimana disinilah Kita harus bersikap bijak Ya dari tadi kita sudah tahu Airnya terbatas ya diatur Sekali saja pas Suwajan Agar sampai kaki cukup untuk berwudu. Inilah fungsi dari kita mengetahui Syarat rukun sunnah-sunnah Sehingga kita itu bisa menerapkan Islam ini Dengan hikmah Wallahu Alam